وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَةِ عَمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ لَهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَهَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ya ayuhan الذين امنوا تقل الحق تقاتي ولا تموتون الا وأنتم مسلمون يا ayuhan nasu taku Rabbkum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها بس منهما رجال كثرة ونساء وتق الله الذي تسألون به والرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا كولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظيمًا أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا مأسر الإخوان وأخوات فدن عزاكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita Kehadiran Allah SWT Yang dimana dengan curahan, limpahan, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita Sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang berbahagia ini Dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafakku fiddin Faya ma'asir al-ikhwani wa akhwati ibadina azakumullah Gajian kita pada malam ini melanjutkan bahwa mengilmui Allah, mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Jadi supaya bisa semakin takut kepada Allah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Bagaimana takutnya mereka terhadap Allah. Jangankan perkara-perkara yang haram. Yang tidak jelas itu tidak mau laksanakan mereka. Jangankan hal-hal yang wajib. Yang sunnah-sunnah pun mereka laksanakan. Sehingga para sahabat radiyallahu anhum ajma'id. Kalau melaksanakan ibadah sunnah. Dengan wajib gak ada bedanya Ya Di zaman sahabat itu gak ada bedanya Gak ada istilah ini wajib Ini sunnah, sunnah mu'akat Gak ada di zaman Rasulullah itu Pokoknya dikerjakan Rasul Ya sudah dikerjakan Ya Sehingga Sampai sholat berjamaah aja Yang para ulama ini Berbeda pendapat tentang hukumnya Tapi dalil mereka sama Ya Ada yang wajib ada sunnah muakat, ada yang sunnah yang mengajib, yang wajib berdalil perintah Allah warqaumaa roki'in roku lah bersama yang roku ma roki in. ini maknanya apa berjamaah wasjudu maasajidin ini maknanya apa berjamaah maka berjamaah itu wajib. pendapat yang kedua sunnah mu'akat ya? dalil itu dipalingkan perintah yang wajib itu yakni dipalingkan dengan apa As sholat fil masjid afdal min ya sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat apa sholat, -sholat, -sholat di rumah sholat sendirian ya ini yani 27 derajat ya maka dengan dalil ini menunjukkan sunnah wakat sebagian ulama lagi mengatakan sunnah dengan dalil tersebut ya sholat di rumah atau di pasar ya eh sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat di pasarnya atau sholat di rumahnya eh, itu demikian sehingga abah para ulama ini berbeda pendapat sesuai dengan dalil yang difahami dari masing-masing masalah, -masing yeah. ya akan tetapi mereka sepakat sepakatnya mana dikembalikan dalam mensikapi itu seperti sahabat, ya yeah. sahabat itu sholat jamaah saya nggak lepas sholat jamaah selama 27 tahun selama 30 tahun tidak pernah lepas sholat berjamaah. lah kalau kita kira-kira <laughs> ya sholat arba'in aja lah empat hari aja tidak lepas sholat jamaah. kira-kira ya apa ya bisa tidak ya? ya? itu demikian ya sholat arba'in. jadi 40 puluh empat hari ini tidak lepas berjama ah, berjamaah. itu demikian ya ini Dihilangkan dari sifat munafik. Kalau bisa bahwa. Si koma sohabat itu puluhan tahun. 27 tahun. Ada 30 tahun. Ada 40 tahun. Tidak pernah lepas sholat berjamaah. Ya? Akhirnya demikian. Sholat malam. Sama. Tidak pernah lepas mereka. Ya? Karena Pak Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali kalau safari beliau tidak sholat malam tapi sholat wih wihtil, ya yeah. lo kok bisa mensikapi ibadah-ibadah dengan demikian karena cintanya kepada Allah amat sangat pada puncaknya Khauf takutnya kepada Allah itu ada puncaknya, ya yeah. roja harapannya kepada Allah itu pada puncaknya sehingga dorongan itu sangat kuat. Ya, ada demikian. Lalu untuk bisa mencapai puncak yang semacam itu, ya, maka kita harus kenal Allah. Kalau kita kenal, maka akan timbul rasa cinta, akan timbul rasa takut, akan timbul rasa mengharap, itu demikian. Jadi di antaranya lewat apa? Ma'rifatullah tentang Asmaul Husna. Ya, itu demikian dia. Asyikh Abdul Rahman As-Sadi di dalam mukhtdimah tafsirnya, ya, beliau mengatakan kotakororoh ismurab fi ayatin kasiratin. Ya, sungguh berulang-ulang. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Rob Robul Alamin Alhamdulillahirobbil Alamin Ah ha. Robun Nas Tuhan Manusia Rob Rob Rob Ah ha. Yeah Ini Maka Alhamdulillahirobbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Rob Alamin Rob Bayar Rob Roban Itu Maknanya Pemelihara ya jadi rabb wa al-murabbi fi jami' ibadihi bitatsbiri wa asnaf an-ni'am wa akhas min hadza tarbiyatuhu li asfiyatihi biislahi qulubih Rabb itu maknanya murabbi yang memelihara ya kalau kita punya ayam kita pelihara kita kasih minum kita kasih makan, kita kasih vitamin, kita jaga kesehatannya, supaya tidak terserang penyakit, ya, supaya cepat gemuk, ya, supaya cepat bertelur dan lain sebagainya. Maka Allah ini pemelihara semesta alam. Kalau disebut semesta alam semuanya, ya alam semesta dengan isinya, ya langit dengan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu yang memelihara. Yang mengatur ya, Rob itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang menentukan musnah atau tidaknya, yang menjadikan, yakni semesta ini langgeng, kekal, yang menjadikan alam semesta ini damai, itu semuanya Allah Taala, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan bencana hanya Allah Taala itu demikian, ya ini yang memberi rezeki hanya Allah. Maka kalau ini difahami oleh setiap Muslim, ya dimasukkan di dalam hatinya dan ini diikat dengan keyakinan yang masuk dalam akidah maka tidak akan seorang Muslim itu lari ke dukun, tidak akan seorang Muslim ini lari ke gunung kawi, ya karena himpitan ekonomi ya karena tekanan ekonomi yang begitu kuat, ya karena tekanan keluarga dan lain sebagainya dari kebutuhan mereka dan lain sebagainya, ya tidak mungkin lari ke sana. ya yang bisa kasih rezeki hanya Allah, yang bisa ngasih keselamatan hanya Allah, yang bisa mencelakai hanya Allah, yang bisa mematikan hanya Allah. selain Allah tidak bisa, ya baik itu danyang danyang nyai rorokidun, ya nyai blorong, ya nyai nyai apa saja sudah, ya nggak ada. ini, ini kalau diyakini di dalam hati, Rabbul alamin itu Allah, ya ini, maka nggak akan berbuat syirik, tidak akan bergantung kepada selain Allah selain Allah ada ya. mingian kemudian alhamdulillah Allah ya Allah ini yakni nama nama zat ya maknanya al-ma'lum ya dari ambil diambil dari kalimat alih ya lahu ilahan Ya itu ilahun maknanya makluhun jadi makluhul ma'bud jadi sama dengan abadah ya'budu ibadatan ya ini masdar maknanya isim maf'ul alihayalahu ilahan abadah ya'budu ibadatan maknanya ma'bud ya Ilahun maknanya ma'budun. Oleh karena itu sebagai uh, orang-orang liberal ya, tahun 85-an itu berusaha membenarkan seluruh agama dengan membahas lafaz Allah ini. Allah itu diambil dari Ilahun. Isim nakira ya sama dengan masjid masjid apa saja, di mana saja dikasih lemak rifah diidromkan menjadi Allah menjadi khusus jadi kalau ilahun itu Tuhan la ilaha tidak ada Tuhan umum illallah kecuali Tuhan khusus akhirnya semua agama benar ya la ilaha illallah bagi orang nasrani tidak ada Tuhan umum illallah kecuali Allah Tuhan khusus Tuhan khususnya Nasrani siapa Yesus maka Allah itu Yesus. Ya, la ilaha illallah tidak ada Tuhan umum illallah kecuali Tuhan khusus Tuhan khususnya orang Buddha siapa Sidarta Gautama maka Allah itu Sidarta Gautama. Loh itu demikian. Ya, ini padahal Allah di sini nama zat. Ya. Jadi pemelihara semesta alam itu Allah. Al Malik itu Allah. Ya Al Wahidul Ahad itu Allah. As-Samad Allah Al Alim Al Khabir itu Allah. Al Hakim itu Allah. Ya. Itu mungkin. Akhirnya apa, semua benar Ya, dengan itu. Dari sisi bahasa memang betul. Ya tapi Allah itu nama zat kenapa? karena dalam bahasa Arab ini Satu kalimat ya isim mustaq namanya yansuru, nasro yang suru nasrun nasirun ya mansurun itu bukan diambil dari kalimat ini menjadi kalimat enda tapi itu kebetulan sama bangunannya sama maknanya itu dalam bahasa Arab begitu ya makanya Allah ini nama zat ya bukan tuhan umum kecuali Tuhan khusus bukan ya ada mengenai jadi Allah itu al-ma'lum ma'lum ma itu ma'bud ya zululuhia walubudiah ya yang diibadai ya yang mempunyai apa uluhiyah abaday'budu ya ibadatan maknanya khoda ya khodu itu rendah menghina Hina, jadi merendahkan diri Menghinakan diri Menghambakan diri, itu namanya Abdun Ya, itu Kalau Allah itu yang diibadahi Allah itu yang ditaati Allah itu yang di Jadi Yang tempat kita ini Untuk merendahkan diri Menghinakan diri, itu Allah Ma'lu, itu demikian Ya Maka orang yang menghinakan diri yang merendahkan diri kepada Allah itu disebut abdul hamba ya kawula yang siap menerima perintah dari ilahun dari Allah dari makhluk yang diibadai itu demikian ya taat mendengar siap laksanakan apa yang diperintahkan oleh makhluk oleh yang diibadai nah, itu hamba abdul Ya, itu gelar yang tinggi Bagi Rasulullah setelah gelar Rasul itu hamba ya? Yang paling mulia dari manusia itu Gelarnya hamba Ibadur Rahman Hambanya Allah arrah Ar-Rahman ya, Itu demikian Ini gelar yang paling tinggi Jenderal itu masih kalah ya? Dengan abdun, dengan hamba itu masih kalah ya? Banyak jenderal yang tidak ibadah Banyak jenderal yang tidak taat kepada Allah ujungnya akhir-akhirnya neraka tempatnya. Lah itu demikian. Ya, makanya gelar yang paling tinggi di hadapan Allah itu hamba, 'abdun. Ya, ada demikian. Jadi yang diibadahi, yang ditaati, ya, yang dijunjung tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, zululuhia. Walauhudin ala khalqihi ajmain, iaitu kepada semua makhluknya, iaitu jin dan manusia. Wa maqalatul jinna walinsa illa liyaqbu dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, untuk menghamba kepada aku, itu, untuk merendahkan diri, iaitu ya, pada aku. Itu demikian. Itu ibadah. Jadi secara bahasa. adapun secara syariah atau istilahan. Menurut dalil Al-Quran dan Sunnah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhahu. Satu nama yang mencakup segala sesuatu. Yang diridoi dan dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang diridoi dan dicintai oleh Allah, baik itu kaulan ucapan, Fi'lan, perbuatan, dohiron yang nampak, wabatinan dan yang batin yang tak nampak, ya itu. Jadi yang diridoi dan dicintai Allah, maka ucapan yang diridoi dan dicintai oleh Allah itu ibadah dan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya? Ada memih Bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa yakni apa? mendatangkan cinta kepada Allah. Ya? In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta Allah, ikutilah aku Rasul. Maka mahabba Allah, kecintaan Allah akan turun kepada kalian. Turunnya rasa cinta Allah kepada hambanya. Itu karena apa? Karena ketaatan kepada Rasulnya. Eh, itu demikian. Ya, ini, cinta. Jadi. Innal muhibba lima yuhabbu muti' Ya, dalam... Apa syair yang ditulis oleh para ulama sesungguhnya orang yang yakni apa e, cinta ya itu akan taat kepada orang yang dicinta cintai itu demikian ya kalau Allah cinta kita maka segala permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah taala karena Allah cinta pada kita itu demikian ya ini jadi untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah, maka syaratnya ibadah, ketundukan, kepatuhan, penghambaan diri. Ya, ngawulo, ya, maring Gusti Allah dados kawulo, lho niku ngaten. Nggih? Ini. Allah. Maka kalau kita tahu dari namanya saja Allah yang maknanya demikian, maka kalau disebut nama Allah. Ya, maka yang ada di dalam hati kita ya, satu ketundukan. Ya, satu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Ya, ini. Maka tidak patut kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak patut kita menolak tidak patut kita punya pilihan Kalau Allah sudah menentukan pilihan Tidak patut kita Ya Itu Di dalam Al-Quran banyak sekali Ayat-ayat yang menyatakan Demikian Jadi Izaqadullah wa rasulahu amran Ayyakuna lahumul khiyarat min amrihim kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka enggak ada pilihan lain. Sebagai hamba Allah itu harus apa? Samikna wa atokna mengikuti Allah. Itu demikian. Ini hamba. Ya, kalau Allah tentukan dia punya pilihan lain, berarti dia bukan hambanya. Ya, itu demikian. Jadi ilah maknanya ma'bud. yang tempat kita untuk menghambakan diri merendahkan diri menghinakan diri itu Allah al-makbur ya? ya itu demikian ya. kenapa karena Allah itu lima tu sifat biiminsifatul uluhiyah Allah tihiyah sifatul kaman karena Allah itu disifati dengan sifat uluhiyah lah sifat uluhiyah ini sifat yang sempurna karena tidak mungkin kita menghambakan diri tidak mungkin kita menghinakan diri tidak mungkin kita merendahkan diri kecuali kepada Zat yang Maha dari segala yang Maha Maha sempurna semuanya ya Maha mengetahui Maha mendengar Maha kuasa ya itu begini jadi sehingga bah Zat yang patut untuk kita menghambakan diri kepadanya, karena kita lahir saja, ya itu tidak sesuai dengan kemauan kehendak kita, tidak, tapi kehendak Allah, ya harus Jadi kita lahir dengan bapak kita yang ada saat ini, ini atas kehendak Allah. Jadi bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, saya minta dilahirkan dari bapak Presiden atau bapak Nyra rajakan begitu ternyata ndak bapak e eh becak ya bapak i eh tukang bangun bangunan itu semua Allah yang menentukan itu pilihan Allah subhanahu alqahar yang maha pemaksa ia ya, mau ndak mau gitu matahari itu harus terbit dari timur dipaksa oleh Allah tenggelam di barat dipaksa oleh Allah biar ya, siang berganti dengan malam dipaksa oleh Allah taala ya itu Ya, orang lahir pasti mati. Ya, mengalami tahapan-tahapan itu sudah ketentuan Allah. Ya, Allah itu Al-Qahhar, Maha ma pemaksa, Haidun Lig. Monggo. Kemudian Allah itu Al-Alim. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui ya ini wahu alladhi ahata ilmahu bidawahir wal bawatin wal israr wal i'lan bil wajibat wal mustahilat wal mungkinat wa bil ilmil 'ulu wasuhli wa bil madi Allah al alim al khabir Al alim maha mengetahui al khabir maha waspada ya yeah? Al alim dan al khabir ini berdekatan makna yakni wa huwa alladhi akhata ilmau bid dawahir wal bawatin yang di mana ilmu Allah ini meliputi yang dohir yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, yeah. israr wal i'lan, baik yang rahasia maupun yang nyata. Ini Allah mengetahui. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali dijelaskan. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Allah mengetahui apa bisikan jiwa bisikan hati Allah tahu. Jadi kalau bisikan hati kerenteki hati ini ngerti. Ya, apalagi apa? Yang diucapkan, yang dijaharkan. Ya, itu demikian. Sehingga apa? menimbulkan rasa takut orang-orang mukmin apabila hatinya ini bermaksiat. Hatinya ini berbuat dosa Ada rasa dengki Ada rasa iri Ada rasa dendam Ada rasa sombong Takut yeah. Maka Hati ini tidak akan bersih Kecuali ada Yakni apa Ilmu Allah Tentang jad Allah Yakni tentang asma Allah Al-alim yang Maha Mengetahui, Al-Khabir Maha Waspada. Nah, itu demikian. Kalau ini kita ikat di dalam hati kita, Allah itu mengetahui bisikan hati. Ya, maka kita akan jaga hati kita dari penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Maka tidaklah bersih hati seseorang kecuali dia yakin betul Allah itu Al-Alim. Ya adun miyan. Ini diikat di dalam hati sudah. Jadi tidak berani. Jangankan rasan rasan Ya, kalau rasan rasan ini kan sudah apa? Najwa, bisik-bisik, ya. Jadi najwa itu bisik-bisik, ya. Jeda. Ilaa. Bapak uh, na, najwa min salasatin. Jadi tidaklah berbisik tiga orang kecuali Allah itu apa? Yang keempatnya. Ya yeah. Allah mengetahui tidaklah berbisik-bisik dua orang kecuali Allah ketiganya. Ya yeah. ini jadi apa yang ada di dalam hati Allah ini tahu. Ya yeah. Allah punya ilmu. Jadi ilmu Allah meliputi yang dohir, yang nampak, yang batin, yang tak nampak, yang rahasia maupun yang nyata terhadap yang wajib. Yang pasti Atau yang mustahil Ya Kan kadangkala -kadang kita itu pernah mengalami Perkara yang mustahil tapi terjadi Ya Itu demikian ya. Saya pernah ngalami Tabrakan Duar itu secara teori mati misalnya. Tapi yo sih Se Sehat loh Itu kan mustahil Yang nolong saya ini Pak tak kira mati Pak <laughs> Aih, ya, eh enggak ada yang patah, cuma beset semuanya ini jadi apa? babras semuanya karena lari 80, tahu-tahu ada aih. Jadi sampai apa? anunya sepeda motor itu acur dudah. Jadi apa? bajunya itu <guluh> ya tinggal kerangkanya aja. Aih, iya, ya. Ini. Tapi Allah mengetahui itu. Iya. Jadi yang nyata maupun yang mustahil ini Allah Ta'ala tahu Gini. Jadi yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi Allah tahu Gini. Jadi mustahilat walmumkinat yang mustahil maupun yang mungkin Bil ilmi ulum wasufli Allah mengetahui yang ada di atas maupun yang ada di bawah Wabil maldi Allah mengetahui yang telah lalu Ya mulai zaman Abu Na'adam sampai Sekarang Allah Maha tahu Kejadian-kejadian Yang manusia sudah melupakan Yang manusia tidak tahu Allah beritahu Yang masa lalu Ya Makanya di dalam Al-Quran Banyak cerita tentang Nabi Adam dan Malaikat Dan juga Iblis Dikisarkan, diceritakan oleh Allah Allah tahu Ya, akhirnya demikian Supaya, apa? Supaya manusia ini Bisa ngambil pelajaran Supaya manusia ini bisa berhati-hati Supaya manusia ini bisa waspada Ya, karena Allah beritahu Jadi iblis itu dendam sama manusia Dendamnya di dalam bentuk ini, ini, ini Allah Ta'ala kasih tahu dan dibuktikan Abu Na adam berhasil digelincirkan dari sisi ini dengan sebab ini nah ini diberitahu oleh Allah Ta'ala jadi Allah mengetahui yang lalu yang manusia tidak tahu tapi Allah tahu Al-Ali dan juga yang akan datang yang belum terjadi Allah sudah kasih tahu kepada Rasul sehingga Rasulullah SAW pernah ceramah mulai habis subuh sampai maghrib Ya, habis sholat subuh naik mimbar Terus, ceramah, khutbah Sampai duhur turun, sholat duhur Ya, habis sholat duhur selesai naik mimbar lagi Ya, ceramah lagi Ya, naik mimbar, ceramah lagi Ya, datang asar turun, sholat asar Habis sholat asar naik mimbar lagi Sampai mahrib Ya, kalau kita bisa ngeluntung gitu nya satu jamaah cawe kiep-kiep ya. Abah lagi Haitur. Ah Untung tuh para sahabat itu manusia yang awas, semangatnya enggak ada tandingnya. Ya, baik di majelis taklim ataupun di medan perang. Itu enggak ada tandingnya sudah. Kalau di majelis taklim enggak pernah ngantuk. Itu apa? Itu sahabat, ya. Ini kalau di medan perang ngantuk melan, <laughs> ya itu kalau di medan perang ngantuk itu rahmat dari Allah saking keselih ya itu. Jadi ngangkat pedang ini bisa ketiduran di atas punggungan itu gitu. Jadi pedang berseliweran itu dia nurut, jadi bangun tidur seger lagi ya perang lagi, ya itu demikian. Ini sahabat. Ya, kalau di majelis taklim tidak pernah ngantuk itu. Ya. Kalau kita tidak <laughs> kalau berani guyso <gak> tidur. <laughs> Mending ngadepi musuh bingung enggak ya, iso istirahat. Saking wedine ku weden wadhin. kan. <laughs> ya, aduh gitu. Ini. Jadi kalau al-alim ini tertanam ya. Jadi akan timbul yakni rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Alladhi yusiru kullasyai'in wa in raqa wa zahr. Fayusiru dzibiban namli as-sauda. Allah Maha Melihat. Melihat segala sesuatu wa in raqa Walaupun itu sangat tipis, ya tipisnya itu lebih tipis daripada kulit Ari yang sangat tipis dan yang kecil lebih kecil daripada yang kecil, ya. Jadi Allah itu melihat. Jadi kalau kita itu melihat benda yang kecil pakai teleskop, Allah ndak, Maha Pengetahui, ya ini Allah melihat yakni semut hitam kecil di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Ya, yeah, jadi semut ireng cilik nduk nduk-ndukure watu ireng di tengah kegelapan malam. Allah itu maha maha tahu, ya. Yeah, itu gitu. Ini kalau kita ikat ya yeah, di dalam hati kita. Ya, yeah, maka akan melahirkan satu sikap satu sifat yakni apa? waspada tidak perlu diawasi ya ini tidak perlu diawasi jadi sudah timbul abah hati-hati kewaspadaan jangan sampai abah berbuat maksiat berbuat dosa walaupun tidak ada yang melihat ya jangan sampai meninggalkan satu kewajiban walaupun tidak ada yang melihat ini. Jadi, karena Allah Maha Melihat, ya ini. Jadi, Yakla Mumma Tawas Misu Bihi Sonturu, mengetahui apa yang jadi bisikan hati, ya itu. ma Mumma Fisudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada. Allah Maha Melihat, yang nampak maupun yang tak yang enggak nampak oleh mata ya ini yang tipis yang kecil Allah Subhanahu wa taala al-basir ada demikian Wa yubsiru ma dan Allah melihat benda segala sesuatu yang ada di lapis yang ketujuh bumi ya ini lapis yang ketujuh bumi yang paling bawah dari bumi, ya, hati demikian. Jadi Allah Maha melihat, wa Aidon Samiun Basirun. tidak hanya melihat, Allah juga Maha mendengar. Maka jika sifat-sifat itu, nama-nama itu kita fahami betul, kita yakini betul, kita ikat dalam hati. Maka akan melahirkan manusia-manusia yang taat kepada Allah Taala. Jadi apabila ada kola Allah, wa kola Rasul, maka ndak ada ucapan yang keluar dari lisannya kecuali sami ana, wa taala. Itu demikian, ya. Karena apa? Semua itu ada di dalam hati, ya. Itu demikian. Barangkali ada yang mengunggah, silakan. Allah very well Ar-Rahim fayama asrar al ikhwani wa akhwati fid din azakumullah dengan mengilmui tentang asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah maka kita akan semakin mengenal Allah maka dengan mengenal Allah itu pula akan menimbulkan satu rasa cinta kita kepada Allah akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah dan akan menimbulkan rojak pengharapan kita kepada Allah taala. Di antaranya Allah taala yakni mempunyai satu nama Ghafur, Ghaffar, Al Afu yakni Maha mengampuni, Maha memaafkan. Nama ini yakni sesuai dengan sifatnya Allah itu memaaf jadi memaafkan akan kesalahan akan dosa hamba-hambanya sebesar apapun juga Allah subhanahu wa ta'ala akan maafkan sehingga tidak timbul putus asa akan timbul optimis Banyak dari kita yang melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa. Mereka punya satu apa ya? Satu ya pendapat ya. Terus kadung teles nyemplungahi. Seharusnya nasi teles ndang men. Enggak, kadung teles nyemplungahi. Ah eh, ini ya, karena dia enggak kenal Allah itu hafuz. Ya sampai Rasul katakan, ya ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa gimana? Ya, taubat istighfar. Nah kalau dosa berbuat dosa lagi, taubat istighfar. Kalau lagi istighfar lagi, kalau lagi istighfar lagi. Ya, nah, itu demikian. Tidak ada bagi Allah itu jenuh jemu untuk menerima tobat dambanya tidak ada seribu kali pun diterima oleh Allah Taala ya eh, itu demikian asal apa nanti akhirnya ya Rasul bersabda inna mal bil khawatib sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung penutupnya ya ketika tobat itu kemudian nahwa meninggal berarti makhusnul khoti khotimah akan tetapi ketika bermaksiat itu kemudian meninggal berarti suul khotimah ya tanda baiknya seseorang itu husnul khoti akhirnya ba baik ya walaupun masa lalunya sangat kelam Ya mau limau dilakoni, ya semua dosa dilakukan. Tapi kalau akhirnya baik, maka baiklah dia. Niat ya, taubat itu mahjub, mahjuban lima kubla, menghijab menghapus sesuatu sebelumnya dihapus oleh Allah Taala, dihijab dihalangi ditutupi oleh Allah Taala. Itu demikian, ya. Ini maka kalau kita fahami ini Allah itu Rahul maka kita tidak akan putus asa dari rahmat Allah kita akan selalu berharap ya Allah akan terus berdoa ya Allah ya jadi tutuplah akhir hayat kami ini ya Allah dengan khusnul khatimah jadi waktim bi khusnul khotimah ya Allah tutuplah akhir hidup kami ini dengan khusnul Ketima, memohon kepada Allah Taala. Eh, itu demikian, yeah, ini. Karena Allah Taala Maha menerima taubat. Kemudian Allah Al Hakim bijaksana, yeah. Jadi Al Hakim bijaksana. Walladillahul Hakimul Ya, Fikhlke wa Amri. Allah Zat yang mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi, baik penciptaannya maupun perintah larangannya hukumnya ini punya kebijaksanaan yang sangat tinggi. Di dalam makhluknya ini ada hikmah, ada kebijaksanaan. Dalam penciptaannya manusia diciptakan oleh Allah. Ya, matanya terbatas kemampuannya. Ya, kita lihat kan sebatas yang kelihatan, itu pun yang besar. Pendengaran juga terbatas. Coba kalau ada bakteri ataupun virus masuk ke tubuh kita tahu enggak kita? Ya, makanan ini sampe-sampe peneliti enggak ya, Padahal sin meluhi bakteri ewonan. sampean, Pak, pangan. <tuh>, ya enggak loro itu. Ya. Eh, enggak ya, sakit. Kenapa? Ini di dalam ini Allah ciptakan sudah. Ini kebijaksanaan Allah. Ya yeah. Allah ciptakan kodok, Allah ciptakan ular. Ya yeah. untuk keseimbangan ekosistem. Allah ciptakan ulat, Allah ciptakan burung. Itu demikian. Ya yeah. untuk keseimbangan ekosistem dalam kehidupan. Di dalam tubuh juga ini. Allah maha hakim, maha bijaksana. Itu demikian. Ya yeah. maka kalau ini dirubah oleh manusia. Dengan sebab kemaksiatan manusia akan rusak, baik tubuh, ya tubuh ini Allah Taala sudah tetapkan wajah alnallailalibasa, wajah alnannaharomaaasha. Kami jadikan malam itu sebagai apa? libas pakaian untuk tidur, untuk istirahat. Wajah alnannaharomaaasha kami jadikan siang itu untuk kerja cari upah nyambut gawe usaha dolek pangan aktivitas itu siang lah kalau ini dibalik oleh orang-orang modern ya nyambut gawe sip telu <tik> ha, kena sip loro gak sipiro itu wis rodo anu ya katanya orang itu kalau kepingin sehat jam 10 sudah ti tidur lah sip loro itu mulai ngedok jam 12 setelah kan jam biru Ya, Ia sehat tidak kira-kira hmm. Allah sudah tentukan Dirubah sama manusia Soalnya apa? Kepingin duit Sik kurang Tidak duit sepeda motor Tidak duit mobil Diewangi ngelem Sip siji -sip, sip lurus Sip telut kuwabe di Ropel ngabe soalnya kurang Akhirnya eh, Gak sampai sewidak tahun Nuhis Lalu yeah. itu begitu Oleh itu hakim sudah Hukumnya bijaksana sudah Kalau kepingin bijaksana Ya yeah, Baik Tentang Manusia itu sendiri Penciptaannya tubuhnya manusia Maupun dalam hukum antar manusia Ya yeah. Opo-opo Ake korupsi Ya you know. Gusti Allah naik adik uong nyolong ketok, Apa-apa uong gampang mati ni uong, ya titik titik dor, ya mutilasi. Allah sudah tentukan, wa lahum fil kisos sihayatun ya ulil albab bagi kalian itu di dalam hukum kisos ada kehidupan. Laksanakan kisos nek ana wong mateni wong ya nduk Sidoarjo pengadilan Sidoarjo ngomongno Si Fulan mateni Si fulan. Ini saksinya ada. Ha? Ah itu dikisus. Nduk-nduk Masjid Al-Khalil ngarepe wong saksi Sidoarjo kok nyaksi kok belok, delok wong diketok. Nah itu terapi psikologis yang paling manjur datangnya dari A Allah selesai dengan fitrah, Ya Itu demikian Walaupun Lewat tes psikologis untuk pegang senjata Loh ya. Tapi kalau hukum ini gak berjalan, gak bisa Karena orang itu kalau emosi akal ini Kak Kalah Ala itu begitu. Ya, diskadung emosi teme mbak ayo wis. Masih lulus tes psikolo GIS. Enggak bisa itu. Ya, itu. Punyak tau senjata saenake se dewe Gak bisa. Jangan disalahkan orangnya, salahkan hukumnya. Kalau terapkan itu orang gak wani megang senjata, ini ajangi mikir Walaupun ada undang-undang ngacungnya senjata ini gak boleh Secara undang-undang itu gak boleh Ngacung kan saja itu gak boleh Apalagi ne, nembak Ya, itu Tapi apa bakta di lapangan Konconi Dewi ditembak Lo itu begitu Ya Padahal satu instansi Lo itu begitu Ya, ini ini yang yang salah apa orangnya Manusia itu ya begitu itu Ketika emosi sudah peteng Akal ini gak Sama dengan nafsu Kalau nafsu itu sudah menguasai jiwa Akal ini lumpuh Sampai tanya para pemerkosa-pemerkosa itu Onok ustad, onok yahi memperkosa Santrine lo itu apa-apa Apa gak ngerti dah Ya ngerti Uang zinohi gak oleh apa-apa yang memperkosa Oh dogeleme loh kak Oleh, ya walaupun undang-undang kita nempo dogeleme lah gak kena. Iya, <laughs> kalau sama-sama maunya undang-undang kita kan gak kena ya. Oh dogeleme lah. ya. ya. ya. kok? Iya. Pikir makso, nu kok isok? Ya, yai gus, kok isok ngelakoni ngunu? Kok isok? Karena nafsu itu kalau sudah. Akal ini mah Mati sudah Gak bisa Aku nek mari Baru Ya Saya tanya nyengkir Ma asal Ma Getun itu Getun itu kok Getun itu kok Tapi nek waktu Napsu itu memuncak eh, Akal ini lemak Akal ini gak berfungsi Karena kalah Lu itu demian Makanya Allah ciptakan Ne onok uang zina Rajamen Wes gak naras, kek kita hukum rajem gak naras, sanwani. iya mikir seribu kali, apalagi mau memperkosa zina aja mikir, apalagi mau memperkosa. Lui itu demikian. Ini ulama bijaksana, ya. Aduh demikian. Okok okok korupsi hakik. Umpamane gak bocor duit, -e. negoroiki uang situ isok telung puluh juta lah bayaran telung puluh juta kelasnya apa ya alah iya. ya kemarin itu ada apa ya di youtube itu jadi kalkulasi tentang tambang nikel Indonesia ini termasuk terbesar di dunia dari nikel tok itu bisa nyukupi Ah, belum emasnya, belum kayunya. itu gitu. Dari nekal ta itu bisa menghidupi rakyat Indonesia sekian. Lah itu gitu Landu di. <laughs> kan gitu ya. itu. Wo, oh, pejabat iki ngene gak salah pejabatku. Ya. <laughs> Sing salah ku hukume. Mbok ketok entangane gak wani pejabate. Karena mah gak diketok Ya karena kan anu pancung ya itu gitu akhirnya. Ya, itu. Ya hakim aja yang menentukan hukuman mati tuh wah di apa? <laughs> ya Allah kasihan ya, ya Padahal hukum mati itu sok terapi itu. Ya seperti di Malaysia rumah tahan itu ya. Itu. Nah, kalau tidak dibegitukan itu nanti lebih parah lagi. Ya, lu ngono arek e di apa? dilebokno mesin cuci <laughs> ya eh itu dimasukkan mesin cuci ya anak sampean dilebokno mesin cuci ngono kira-kira ya apa ya itu begitu ya difoto ya dipancung ya di itu, nah, itu, itu namanya kisos ya itu diberi itu bisa memberikan efek jerah itu Allah Maha Bijaksana ini Al Hakim ya makanya kalau syariatnya hukumnya dilaksanakan bijaksana Selama hukum tak tegak, syariat tak tegak, maka belum bisa bijaksa, bijaksana. Itu demikian. Jika narai sok bijaksana, ya, dihaid di belahan mana aja, ya, cingketo ane sawang ane coyok-yok-yoku itu pemerintah ini buat pus bijaksana, jowo netok jerune rusak api. Luiya di seluruh dunia itu, ya mana coba, ya, itu semuanya begitu Jepang, Jerman yang namanya disumi semuanya itu doirnya saja ya selama syariat Allah tidak dilaksanakan maka kebijaksanaan tidak ada al hakim itu Allah maka hukum yang paling bijaksana itu adalah hukum A, Allah nggak ada duanya nah, itu demikian ya. Nah, makanya kita banyak berdoa kepada pemimpin kita, ya supaya diberi kesadaran oleh Allah, ya supaya diberi iman oleh Allah sehingga pak, ya melirik syariat Islam, ya terutama anggota dewan ini kesinakan dungok nasi napi, kan ya, ni kita main dungok nasi DPR, MPR, ni supaya jadi wong napi, punya kesadaran lu mayoritas Islam lu dalam demokrasi itu kalau kita mayoritas ini mau milih syariat Islam kat Ethiopia. Nah, ya? <tuh> kalau sok berontes, orang mayoritas yang milih. Tapi yang repotnya orang mayoritas Islam tak senang e. Eh? Ikut yang ngadai masa masalah. <tuh> ya, Makanya pemimpin itu hadiah dari Allah. Nih, opo opo pemimpin ini rusak. Soalnya rakyat ini dewiru, rusak. Le itu le itu. Bahkannya tidak boleh berontak, tidak boleh demo. Oleh oh, ni opo, dongak nasehati. Nek isok nanti, yang nanti Nek isok nanti, dungakno si ngapi, ojo di dungakno elak. Naya di dungakno elak, dah dia si rugi sampai sampai anti, le itu begitu. Yeah, ini. Barangkali cukup sekian ya, apa yang saya sampaikan. Yeah, karena waktu sudah habis, ya. Barangkali ada pertanyaan moga dalam berbincang dengan mereka. Oh, masya Allah yang lupa, yeah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, afwan ya. Ini. Afwan itu pakai ain ya. Ain. <laughs> Izin bertanya, apa hukumnya Main catur? <laughs> ya, di dalam surat Ahlul-Binnun waladzina hum 'anil-lahi mu'ridun. Nah. ya, orang mukmin itu yang mendapatkan sorga yang selamat dari neraka aflah, itu mana aflah ya, diantaranya sifatnya orang mukmin itu waladhinahum adillahumuridhu orang yang berpaling dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya lah kalau catur ini permainannya orang kafir menjadi ciri orang kafir haram, tambahan lo yang tidak ada gunanya tidak boleh Ya itu lo aku sih seneng cangkrut eh Ustadz, berarti dorong mukmin sampai <laughs> hahaha mukmin itu butuh bisa meninggal perkataan dan perbuatan yang tidak ada guna gunanya ya itu demikian jadi ini jadi apa e, dan ini suruh jelaskan perbedaan para ulama tentang hal ini yaitu saya ambil dasarnya itu tadi. Kalau masuklah pun kak Ono guna nih. ya, campen mikir no Kayu itu. Ente-ente ya. ah, no. ya, ah, itu waktu gendikir mau cokur an ngapain cokur an, ya, itu gua jaran toh ya, kayu dipikir ya, itu, Innalillahi, <tik> <tik> ya itu yang paling anu, ya, yang paling itu, ya, itu demikian, jadi. Apa? kalau masuk di dalam hal ini para ulama sepakat yeah. jadi gak ada catur itu ada manfaat itu gak ada ya yeah. itu demikian jadi masuk lahun dan lahun itu orang mu'min harus berpaling itu demikian taala ada yang lain ya buat tenang-ten nak mboten enten kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka alaikum warahmatullahi wabarakatuh